Selamat pagi Pak Irwan Ya selamat pagi Silahkan Pak Irwan Iya, Kalau menurut saya Jembatan runtuh itu bukan、uh, Faktor bencana alam ya Tapi memang Murni k e l a l a i a n manusia、uh, Kalau kita lihat sendiri Masyarakat Indonesia ini Kadang-kadang a p a juga dihalalkan Jadi Skrup kadang-kadang Dicopotin Terus、uh, Tendernya kemudian、um, Didopek begitu ya Dengan faktor Uh, pertimbangan lain-lain yang kita juga mengerti lah k i apa coba a yang terjadi dalam suatu、uh, kontrak tender gitu ya mulai dari cara m e n g g o l k a n tendernya kemudian、uh, prosesnya, kemudian pembayarannya nah itu semua menjadikan mungkin faktor-faktor、uh, yang akhirnya jembatan itu tidak sesuai lagi dengan prosedur yang sudah disetapkan jadi dari faktor p e n g u s a h a n y a ada kelalaian Dari masyarakatnya mungkin juga ada faktor、um, tidak me tidak merawat dari jembatan itu sendiri itu menurut saya. Oke、okay, terima kasih Pak a n d r i selamat pagi. Ya. Selamat s i a Silahkan m b a k、uh, Begini,、uh, saya bukan bang Tanis tapi saya merasa bahwa ini harus d i s e r t t a l ya karena ini masih banyak uh, banyak pekerjaan-pekerjaan.、Uh, proyek besar yang masih. Ya. Saya pernah ketemu dengan direktur teknik dari Jabar juga dia mengatakan Sosrobau yang Sawang itu bu yang ke a n o n itu ke Sawang p e r i a k e r j a itu digunakan teknologi、e, ke kemampuan bisa 25 tahun dan ini sekarang sudah mendekati melebihi mendekati 25 tahun ya dan beban truk itu besar p a d a sayap kiri dan kanan. Saya kira パピーヤンジャンさんであ、ま、るコープン、ラッキーヤ、タピーヤンニー、メマンハルスキー、ウソトンタ、パピー、サヤ、ヤリラク、アパカヒー、ネカレキタニ、アテヤン、トゥタ、アイロバタニアンサヤ。パピーヤンサヤ、パピーヤンサヤ、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、イ 日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちたちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たたちは、日本の人たちは、日 Jauh beda itu banyak banget, ya, kalau di museumnya Golden Gate. Itu museumnya a j a sudah dilihat, selingnya itu buat memut memutarin b u m i a j a masih bisa gitu Kalau di sini kan mungkin selingnya udah dikorupsi duluan gitu loh,、hmm. ya rapi. Oke, p a t e d i saat pagi? Selamat pagi, Silahkan, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini, Pak, saya cuma memberikan masukan untuk yang di、uh, ke depan. ジャバアジリシアントラマンチスレン、カロアプリレプ、リ lakukan pemeriksaan apakah itu masih atau tidak? terima kasih terima kasih p a Tadi kebetulan s a s e n g lewat jalan itu、ya. saya melihat ya p a d a n y a selamat pagi sebaiknya itu di museum ada jembatan itu yang di kukar itu dibuat museum ini jembatan koruptor p a Uzi selamat pagi selamat pagi komentar ya oke menurut padang n a n saya ada dua kesalahan besar di dalam proyek itu yang pertama proyek p awal s a pembuatan di tahun 2001 ya dan yang kedua bedan pada tampung perbaikan, jadi pada tahun 2001 menurut padang n a n saya harusnya jembatan itu kalau melihat informasi paling tidak harus di atas 40 tahun sementara baru 10 tahun sudah rusak itu artinya ada ya bisa jadi dikorupsi itu digerogoti budgetnya itu ya n gak sesuai dengan anggaran yang diajukan terus gitu dan itu tuh pada tahap perbaikan harusnya pada tahap perbaikan itu jauh-jauh hari kalau misalnya sudah terjadi ambruk kayak gini artinya kan sudah hampir rusak gitu kan artinya kan pengawasannya yang kurang gitu loh, kalau bisa juga ditutup itu, jangan dilalui kendaraan kalau mau diperbaiki gitu loh kan iya, terima kasih、okay. Pak Fauzi Pak Andi, selamat pagi pagi bu. Silakan. Saya、ah, cuma mau, mau kompensasi, bukan dari sisi teknis ya,、ah, dan tidak khusus buat jembatan Kutai aja ya. Ini untuk semua infrastruktur dari pemerintah yang pemerintah bangun ini. Banyak s e r i n g saya nonton di televisi atau baca koran ya, banyak warga masyarakat yang mati konyol ya, gara-gara tercebur karena jembatannya bolong. atau badan jalan penuh bolong begitu.、Hmm. Nah ini harusnya datang menjawab negara ini. Di negara lain ini negara bisa dituntut oleh warga negaranya kalau ada warga negara yang meninggal karena ini gitu.、Hmm. Uh, Baik, gitu. terima kasih Pak Andi.、Uh. Ya. ya selamat pagi Pak Rudy. Iya Bu. Uh, uh, setahu saya Bu,、ya. itu jembatan sering ditabrak sama tongkang yang lewat di sana Bu. t e saja bu ya oke、okay. baik pak Hendra selamat pagi ibu ya, ya silakan pak Hendra、uh, dalam hal ini saya rasa pemerintah harusnya itu bertanggung jawab bu、hmm. kenapa karena yang seperti yang bapaknya nomor dua itu saya setuju bahwa sebetulnya harus ada badan yang mengawasi untuk proyek-proyek y a n g katakan k e b a t a n ataupun yang vital bu ya n g yang, yang selalu dipergunakan secara rutin itu peng pengawasan untuk、uh, kondisi masalah daripada、uh, infrastruktur tersebut harusnya tidak ada gitu、bu. jangan sampai negara kita lucu kadang-kadang masih ada masalah baru、bu. sebelumnya yang mereka anggap r a m e r a n e aja, gampang-gampang aja saya kira gitu bu, mas gitu. Pak Arifin, selamat siang selamat siang ibu saya mau komentar aja buat s o a l jembatan itu ya, ya. itu t e r u s t e r a n g kalau namanya bangunan struktur jembatan apapun itu semuanya bicaranya teknis gitu、bu. kalau desainnya salah パソシャンでマタネカトンアパンギャンディーカタネガラスウィト、カロモサイア、イソ、モギパラサスメカメンテナンス、イソ、a カピラジアティアテスワット、コントローシアンティラポリシルファス、モキディアトポスガマシャン、モキディアスカパモビオダリア、ピラパキンタパサンラギーナイト、ギャン a ラパサンサトカベラギアイソウィット、なんてやったかい n a k mungkin pas dia lagi reparasi itu di konstruksi utama atau kabel utama yang m e n a h a n t e b a n yang sangat berat dan itu dilepas gitu mulai begitu baik, baik. terima kasih pak Arif Aan selamat siang selamat siang silakan Begini, menurut saya <coughs> mas dari awal pertama proyek itu dibikin sudah ada beberapa kelemahannya satu、eh, mengapa tidak ditempatkan di pulau やんかとは Dan untuk sementara, jembatan itu harusnya ditutup lebih dulu. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. t a Dibio, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar Anda, Pak. Komentarnya begini. Kalau mau memperbaiki jembatan, harus punya peralatan. Pertama. Kedua, tanya sama kontraktornya apa yang harus dilakukan. Jadi, kalau bukan kontraktornya, otomatis bisa merusak jembatan. s e l a m a t tiga, Bapak tadi benar b a h a konsultinya sementara lalu lintasnya ditutup. Tapi untuk m e n u t u p lalu lintas, itu nggak mungkin karena lalu lintas itu sangat ramai. Oleh karena itu, sebaiknya dikizinkan t e m b a t a n darurat dulu sebelum memperbaiki itu. Jadi double t e m b a t a n n y a itu. Nah, baru lah bisa gitu. Jadi, Ini apa namanya orang yang s t i a p biasa memperbaiki s e m b a t a n memperbaiki jembatan kontraktornya ini, jadi otomatis ya robo gitu loh asimannya. Tapi ada faktor teknis yang lain yaitu bahwa jembatan ini direncanakan terlalu langsing. Artinya apa? Ya i a coba lihat dulu kalau dia tiangnya itu. Bawahnya beton, atasnya baja Baca dan beton tidak menyatu Sehingga mereka itu hanya sepertinya d i t a n t a p k a n saja di atas di dalam beton Sehingga kacau lah n y a Perencanaannya keliru Seperti d i d a k akan begitu Ini tidak hanya kontraknya yang perbaiki Kontraknya yang bangun Tapi konsultan perencanaannya harus orang yang biasa Rencanain jembatan k a tidak, ya itu l a g i b a j n y a Terima kasih Pak n i b y o